Assalamualaikum sederhana alun, berita pagi edisi hari ini, Rabu 20 Maret 2019 dibacakan ilham NI Angkatan Laut Losmawe tangkap 50 kg sabu bersama 4 tersangka Polisi bekuk oknum PNS Pemiko Banda Aceh yang tipu honorer bisa lulus PNS Amunisi sitaan di Aceh Barat diuji balistik ke Lab 4.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 Federalon, Tim Fleet One Quick Respond atau F1QR Pangkalan Angkatan Laut Losmawe menangkap dua bot bermuatan 50 kg sabu di perairan ujung belang Losmawe Senin kemarin. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Laksamana Pertama TNI Ali Triswanto dalam konferensi pers di Makolana Losmawe kemarin menjelaskan penangkapan itu berawal ketika personilnya berpatroli rutin di perairan Losmawe dan melihat dua bot mencurigakan. Berangkat dari kecurigaan itu, personil lapangan memeriksa dan menggeledah muatan bot. Hasilnya ditemukan sabu-sabu seberat 50 kg, satu pucuk pistol bersama magazine, 7 amunisi dan sejumlah alat bukti lainnya. Setelah, dipasti, setelah dipastikan barang yang dibawa kedua bot adalah narkotika jenis sabu, keempat pria yang ada di kedua bot yaitu IB 36 tahun, HA 27 tahun, IR 24 tahun, dan MU 27 tahun, semuanya warga kota Losmawe bersama barang bukti lainnya diboyong ke Makolana Loks Mawai. Berdasarkan pengakuan tersangka, barang terlarang itu berasal dari Thailand yang dipasok dengan bot besar. Sampai di perbatasan atau sekitar 70 mil dari perairan Losmawe, sabu-sabu dilansir ke bot-bot kecil untuk dibawa ke Losmawe. Saudara Lun, tim personel Direktorat Reskrim Polda Aceh membekuk EY 36 tahun, seorang oknum pegawai negeri sipil di Kesbang Polinmas, Pemerintahan Kota Banda Aceh, lantaran melakukan tindak penipuan menjanjikan bisa meluluskan korban jadi PNS dengan menyotor sejumlah uang. Iye ditangkap pada 5 Maret dan mulai ditahan sehari setelah itu di Mapolda Aceh. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh Kombes Pol Agus Sarjito mengatakan tersangka berinisial Iye PNS di Kesbang Polin Mas Pemkobanda Aceh beralamat di Ule Karing. Iye ditangkap setelah tiga korban membuat laporan ke Polda Aceh pada 4 Februari. Menurut kombes Agus, penipuan itu dilakukan oleh tersangka Y pada Jumat 20 Juli 2018 bertempat di SPBU Jelingki Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Saat itu tersangka menjanjikan korban bisa mengangkat atau meluluskan jadi PNS pada tahun 2018. Dari ketiga korban tersangka mengambil uang sebesar Rp86 juta. Rupiah. Namun apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan dan tersangka menggunakan uang tersebut untuk membayar uang korban yang lain yang pernah diurus untuk menjadi PNS. Dalam kasus berbeda, Polresta Banda Aceh juga menangkap RU 33 tahun, warga Alam Dingin, Kuta Alam Banda Aceh. RU diduga telah melakukan penipuan dengan modus menjanjikan korban untuk bekerja sebagai tenaga honorer di kantor gubernur Aceh. Sedaralun, Polres Aceh Barat membawa amunisi peluru yang merupakan barang bukti kasus penangkapan pria Z 27 tahun yang terkait dugaan perampokan seorang anggota polisi di Melabuh ke Laboratorium Forensik Cabang Medan untuk uji balistik. Kapolres Aceh Barat AKBP Raden Bobi Arya Prakasa mengatakan barang bukti itu sudah dibawa anggotanya ke Medan dua hari lalu untuk uji balistik di Lab 4 uji balistik untuk memastikan peluru tersebut serta kelengkapan berkas perkara dalam pengusutan kasus ini. Sebelum dibawa ke Labforcap Medan, peluru juga sudah dibawa ke Polda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Event. Sederetan puluhan kios berkonstruksi kayu di Pasar Buah Kuala Simpang Aceh Tamiang terbakar Selasa dini hari. Tak ada korban jiwa, namun musibah ini menimbulkan kerugian materi. Kapolsek Kota Kuala Simpang, Ibtu Tafib priawen mengatakan kobaran api dilaporkan mulai terlihat sekitar pukul 4.15 di salah satu kios yang berada di depan Bank Syariah. Upaya warga melakukan pemadaman dengan alat seadanya tidak membuahkan hasil. Api sepenuhnya padam sekitar pukul 5.45 setelah 4 unit armada kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kios yang terbakar mencapai 20 unit, Penyelidikan masih terus dilakukan, namun kuat dugaan musibah ini dipicu hubungan arus pendek listrik. Meski tak ada korban jiwa, kerugian materi diperkirakan sekitar 100 juta rupiah. Namun seorang pedagang Yunus 45 tahun justru mengaku mengalami kerugian 250 juta rupiah. Sedara Lun, meski tak menyiapkan tempat khusus, Rumah Sakit Jiwa Aceh menyatakan siap menampung untuk menyembuhkan para calon anggota legislatif yang gagal terpilih pada Pilek 2019 ini. Direktur RSJ Aceh, Dr. Mahrozal mengatakan RSJ belum menyediakan tempat khusus bagi calek yang mengalami depresi akibat tak terpilih, namun jika ada, RSJ siap merawatnya. Pasca pemilu 2014 lalu, jumlah pasien gangguan jiwa yang menjalani rawat inap dan rawat jalan mengalami peningkatan sekitar 12 hingga 23 persen dari kondisi sebelum pemilihan umum namun ia tidak berani memprediksi apakah pada pemilu 2019 ini akan terjadi peningkatan angka pasien seperti pemilu sebelumnya. Meski begitu, Makrozal berharap tidak ada caleg di Aceh yang depresi karena gagal terpilih, karena menurutnya jiwa dan fisik orang Aceh cukup kuat. Buktinya ketika Aceh dilanda konflik selama 30 tahun dan bencana gempa tsunami sangat dahsyat pada 2004 lalu, jumlah pasien gangguan jiwa tidak banyak. Dan ini diakui sejumlah psikiater dan psikolog nasional maupun luar negeri. Sideralun, kantor wilayah Bea Cukai Aceh, menghibah bawang merah hasil sitaan kepada empat kabupaten kota. Penyerahan bawang hibah dilakukan kepala kantor Bea Cukai Langsa, Muhammad Suhadak, pada selasa kemarin di halaman kantor Bea Cukai Aceh, Banda Aceh. Empat daerah yang menerima bawang merah hibah tersebut adalah Banda Aceh, Langsa, Aceh Banda Aceh, Langsa, Aceh Besar, dan Aceh Jaya. Selanjutnya barang tersebut akan disalurkan kepada masyarakat oleh pemerintah masing-masing. Kepala Kantor Bea Cukai Langsa, Muhammad Suhada mengatakan, sebanyak 30 ton bawang merah itu merupakan barang sitaan pihaknya pada 11 Maret lalu. Barang itu ditangkap dari kapal motor Anak Kembar saat akan diselundupkan melalui perairan Aceh Tamiang dari Thailand. Bersamaan dengan itu ikut juga diamankan 5 tersangka Bawang merah hasil sitaan itu ditaksir memiliki nilai sebesar 800 juta rupiah, sedangkan kerugian negara dari sektor perpajakan atas upaya penyelundupan ini mencapai 287,7 juta rupiah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 20 Maret 2019. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 12.30.